gua bapak karkan Kembali dikasih temen permintaan bareng bapak siapa Pak? Bapak Adi Ben Slamet. Which... <laughs> dikasih ada nidam apa Pak? Eh nidam pentol. Pentole sinten? Pentole sing duwe sing duwe. Wat uh -oh. is Sudah, Bapak. Sudah. sudah. Sudah dikasih belum pentolnya?